Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya, ialah Laskar Yehuda, Menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Amidadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Netaniel bin Zuar pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat kemudian suku Jebulon pemimpin Bani Jebulon ialah Eliab bin Helon. pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat jumlah orang yang dicatat dalam laskar Yehuda Menurut pasukan-pasukan mereka, ada 186.400 orang. Mereka lah yang terdahulu berangkat. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Sedeur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Juri Shaddai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad. Pemimpin Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka yang nomor dua berangkat. Sesudah itu, berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi, di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisa bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manaseh. Pemimpin Bani Manaseh ialah Gamaliel bin Pedazur pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat kemudian suku Benyamin pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat jumlah orang yang dicatat Dalam Laskar Efraim, menurut pasukan-pasukan mereka, ada 108.100 orang. Merekalah yang nomor tiga berangkat. Panji-panji Laskar Dan adalah di sebelah utara, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Ahyazer bin Amishadai. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asyir. Pemimpin Bani Asyir ialah Pagiel bin Okran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali. Pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar dan ada 157.600 orang. Mereka lah yang terkemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 63.550 orang. Tetapi orang Levi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya.